Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wiyardo Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rahmahu wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du Ikhwatul Islam Azani Allah wa Iaum, saudara-saudaraku sekalian, para pendengar Radio radioja dimanapun anda menyimak dan mendengarkan siaran kami, baik anda yang mendengarkan melalui radio, ataupun bagi anda yang mendengarkan melalui satelit Palapa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada anda semua. Ikhwatul Islam Azani Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Menurunkan hujan yang berkah pada sore hari ini, Allahumma sayiban nafi'an. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama satu kajian ilmiah yang akan kita dengarkan dari pembahasan kitab, yaitu Al kitab tafsir Al-Misbahul Munir. Pada kesempatan kali ini dan seterusnya insya Allah akan kita simak kajian ini dan akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Muhammad Nuzul LC Hafizallahu taala yang menggantikan Al Ustaz Abu Yahya Badru Salam rahimahullahu taala dan sambil menunggu di kajian diselenggarakan di Masjid Al Barkah kami akan jeda dulu beberapa saat setelah jeda berikut ini kita akan simak bersama kajian di sore hari ini Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayuhaladzina amanu attaquu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumu aladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalakum minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wa attaquu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arhamu Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umuri muhtadafatuha. Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin pinnar Amma ba'd Jamaah Masjid Al-Barka Rahimanillah wa Iyakum Marilah kita membuka majlis yang mulia ini Dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Atas segala nikmat Karunia yang Allah limpahkan kepada kita Nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan yang berada di saf terdepan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya kita mencapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu syiar Islam yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang Muslim berdasarkan sabda Nabi saw. Talabul ilmi fardhotun ala kulli muslim menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap Muslim kita lanjutkan syiar tersebut dengan sebuah ibadah yang mulia yang bernama menuntut ilmu. Duduk bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan mengkaji hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, ahliil bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kala Jama'a rahimanillah wa iya'kum Insya'Allah mulai dari pertemuan kali ini Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita bersama Ustaz Badru Salam Hafizahullah Kita akan melanjutkan Kajian rutin Dengan materi yang sangat mulia Materi yang sangat agung Yaitu membahas Tafsir Al-Quranul Karim Dengan rujukan utama atau referensi utama Yaitu sebuah ringkasan Tafsir Ibn Kathir Yang berjudul Misbahul Munir Dan sebagaimana yang kita telah ketahui bersama Kajian ini sebelumnya diasuh Oleh Ustadz kita bersama Dan termasuk Ustadz yang berbicara pada saat ini Adalah Ustadz Badrussalam Hafizahullah Namun karena suatu hal beliau tidak bisa melanjutkan kajian rutin ini Dan meminta saya untuk uh, melanjutkan kajian-kajian berikutnya insyaallah Dan sekali lagi saya tidak merasa layak untuk berbicara menggantikan posisi beliau pada kesempatan kali ini dan berikutnya Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab Innal hadida Yahulu mahalad zahab Besi itu tidak bisa menggantikan posisi emas. Jadi besi dan emas itu berbeda. Jadi besi itu tidak bisa menggantikan posisi emas. Namun karena beliau sudah meminta, maka saya berusaha melakukan persiapan sebaik mungkin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama belajar mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membahas ayat demi ayat. Dalam kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap malam Sabtu wa iyaqun. Pada pertemuan pertama kita Pada kesempatan kali ini Saya tidak akan langsung masuk ke dalam materi Saya tidak akan langsung membahas atau melanjutkan Mentafsirkan atau mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Quranul Karim Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara Beberapa hal penting yang kita butuhkan khususnya pembicara pada kesempatan kali ini Sebelum kita membahas kajian rutinitas kita pada pada kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya Kenapa jamaah sekalian? Karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa dianggap enteng kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu banyak sekali fadilahnya. Mempelajari Al-Quranul Karim. Sungguh banyak fadilahnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarinya. Dan kita ketahui bersama, sebuah kaidah dalam agama Islam. Al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya, balasan pahala sesuai dengan jenis amalan tersebut. Astawab ala qadri al Dalam sebuah kaidah yang lain, ulama mengatakan sesungguhnya pahala tergantung tingkat kesulitan dari amal tersebut. Artinya semakin tinggi, semakin indah, semakin banyak pahala yang Allah janjikan untuk sebuah amal. Ini menunjukkan amal tersebut Memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mengerjakannya. Oleh karena itu ulama menjelaskan beberapa adab. Sebelum seseorang itu terjun ke dalam samudra ilmu. Dan, dan beberapa adab akan kita bahas secara ringkas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk mengkaji ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama yang ingin saya singgung pada kesempatan perdana ini Bagi saya pribadi atau pertemuan kita kali ini Adalah Seseorang atau sebelum seseorang mengkaji Al-Quranul Karim Duduk di majelis ilmu yang membahas tafsir Al-Quranul Karim Seyugianya bahkan diwajibkan atasnya Untuk mengevaluasi niat yang ada di dalam hatinya Dia harus mengikhlaskan Niat dia sebelum dia mengkaji tafsir Al-Quranul Karim secara khusus Atau menuntut ilmu secara secara umum Oleh karena itu ulama Islam memberikan tips Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Mubarak Beliau memberikan tips langkah-langkah bagi orang yang ingin mempelajari ilmu Beliau mengatakan Awalul ilmi an-niyah Langkah pertama bagi orang yang ingin mempelajari ilmu agama secara umum atau tafsir Al-Quranul Karim secara khusus Dia harus Meluruskan niat dia Summal istimak Lalu dia dengarkan baik-baik Penjelasan yang disampaikan oleh Pemateri Yang disampaikan oleh ustadznya atau syekhnya Setelah dia meluruskan niat Selanjutnya dia harus mendengarkan Dengan seksama Summal faham Yang ketiga dia pahami Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri Selanjutnya, sumal hifat. Lalu dia berusaha menghafalkan poin-poin pentingnya. Sumal amal, sumal nasyar. Lalu selanjutnya dia amalkan ilmu tersebut dan dia dakwahkan sesuai dengan kemampuan dia. Yang menjadi titik perhatian kita dari tips ini adalah Ibn Mubarak memberikan ba Nasihat kepada kita Bahwa yang pertama kali yang harus kita Perhatikan sebelum mempelajari Tafsir Al-Quran secara khusus Maupun menuntut ilmu secara umum Adalah memperhatikan niat kita Dan ini bukan hal yang aneh Jamaah sekalian Karena Nabi Alaihi Wasallam Telah bersabda dengan hadis yang sangat-sangat Terkenal di kalangan para ulama kita Bahkan di kalangan orang-orang awam Dari umat Islam Dengan, dengan sebuah hadis yang oleh Bukhari dan muslim bahkan alimam bukhari mencantumkan hadis ini di awal buku beliau sebelum hadis-hadis berikutnya yaitu sebuah sabda yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal kullu limli faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasuli fahi juratu kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihaha fahi juratu ila ma ilai sesungguhnya setiap amal yang kita kerjakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada niatnya. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Lalu beliau memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan, bagaimana menggunakan kaidah ini. Beliau mengatakan barang siapa yang berhijrah, sebuah amalan yang sangat-sangat berat, meninggalkan tanah air, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Apabila diniatkan untuk Allah dan Rasulnya Maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya Allah akan membayar kerja keras tersebut Dengan pahal yang berlimpah Dan barang siapa Yang keluar dari negaranya Atau dari tanah airnya Atau dari tanah kelahirannya ke tempat lain Hijrah Untuk kepentingan dunia yang ingin dia capai Atau wanita yang dia nikahi Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Itu juga apabila Allah takdirkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan jemaah sekalian, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu tafsir secara khusus atau ilmu-ilmu agama yang lain, dia harus mengevaluasi niatnya dan dia harus tetap menjaga keikhlasan yang di dalam yang ada di dalam hatinya. Dan jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan masalah ini kok materinya itu lagi itu lagi. Saya kan sudah belajar masalah niat ketika di TPA dulu, akhirnya TPA lah di bawa-bawa. Saya itu enggak mungkin terkena riya atau sum'ah dan lain sebagainya. Ketahuilah jemaah sekalian, orang yang meremehkan masalah keikhlasan, dia tidak mengerti urgensi dari keikhlasan. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang pertama, ilmu agama Baik, baik masalah keikhlasan atau yang lain, maka pengulangannya adalah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nabi sawal berSabda, eh maaf, Allah subhanahuwataala berfirman, wa zakir fa'in nabi keratan faul mukminin. Berilah peringatan, ulangilah penjelasan, wahai Muhammad sesungguhnya peringatan atau pengulangan akan bermanfaat bagi orang-orang yang yang beriman. Apalagi yang diulang ini masalah yang merupakan poros Islam yaitu adalah sebuah sebuah keikhlasan. Yang kedua, seseorang semakin belajar ilmu agama, maka dia akan semakin takut terjatuh ke dalam ketidakikhlasan. Bahkan ini adalah salah satu kriteria seorang mukmin, sebagaimana yang dijelaskan para ulama Islam, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan dalam sebuah hadar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, makaw illa mukmin, walami nahu illa munafik. Tidak ada seorang pun yang khawatir dirinya terkena penyakit kemunafikan. Dan kita tahu bersama, kemunafikan dengan riyak itu adalah dua sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan. Karena nifak itu adalah riyak syirik akbar, sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Jadi seseorang apa tidak ada seorang pun yang khawatir dirinya tidak ikhlas kecuali seorang mukmin dan sebaliknya tidak ada seorang pun yang merasa aman dari penyakit ketidakikhlasan kecuali orang munafik atau orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya oleh karena itu membahas masalah ini sebelum materi rutin sangat dibutuhkan sekali Justru jemaah askihan rahimahni wa iyakum. Saya ingin bertanya, siapakah orang-orang yang pertama kali diadap oleh Allah subhanahuwataala di api neraka? Ada yang tahu apa tidak? Siapa orang-orang yang pertama kali disiksa oleh Allah subhanahuwataala, diberikan kesempatan oleh Allah subhanahuwataala untuk disiksa di api neraka? Oh, itu mungkin koruptor. Pembunuh berdarah dingin, pembuat video porno atau yang lain. Namun jamaah sekalian, opini-opini tersebut dibantah oleh Nabi Shallallahu Salam dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diratkan oleh Imam Muslim, hadis yang bisa membuat seorang Abu Sufyan pingsan ketika mendengarnya. Dan hadis ini berhubungan dengan kita yang duduk di sini, baik yang mendengarkan maupun orang yang berbicara pada saat ini. Ketika beliau bersabda inna awwala awalan nasi yuqda yaumil qiyamati alaihi rajulun Sesungguhnya yang pertama kali disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan diazab di api neraka yang pertama adalah rajulun ustushida. orang yang mati di kancah jihad fa umira fa Lalu orang ini dihadapkan kepada Dihadapkan di, Atau dihadirkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Fa utia bihi Fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia Dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut Lalu Allah mengatakan Qala fiha. Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat yang aku berikan tersebut Orang ini mengatakan qataltu fika hatta tusyhidtu aku gunakan untuk berjihad di jalanmu ikhlas karnamu sampai aku mati syahid apa kata Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian kadzabta dusta walakinna ka qaltu jari yang sebenarnya adalah engkau berjihad engkau berperang agar dikatakan pemberani agar dikatakan pahlawan faqad dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Yang kedua, dan inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Karena berhubungan dengan kegiatan ibadah yang sedang kita laksanakan. Warajulun. Mohon maaf, selanjutnya orang yang pertama itu Allah kata Nabi S.A.W. katakan fa umirabihi, fasuhi ba'ala wajhi hatta ulqiya nar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikat-malaikatnya dan menyeret orang tersebut sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah orang pertama yang diazab di api neraka. Yang kedua, rojulun taal lamaal il taal lamaal ilmawal lamahu waqara alquran. Orang yang kedua tidak kalah mengagetkannya jamaah sekalian. Dan ini berhubungan dengan kita, yaitu orang yang mempelajari al yang mempelajari agama Allah, yang mempelajari ilmu Allah dan masuk ke dalam redaksi ini adalah orang yang mempelajari tafsir Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Dan pembaca Al-Qur'anul Karim. Lalu orang ini fauti bihi. Orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu faarafa dan Allah kembali menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakui nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha? Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Engkau sudah aku berikan waktu luang, engkau sudah aku berikan daya ingat yang kuat, engkau sudah aku berikan kecerdasan. Untuk apa engkau gunakan? Engkau sudah aku berikan suara yang merdu. Untuk apa engkau gunakan fasilitas itu? Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini mengatakan ta'allamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tu fil Qur'an. Aku gunakan untuk mempelajari ilmu agama dan aku mengajarinya. dan aku gunakan untuk membaca Al-Qur'an semata-mata untuk mencari wajah Engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Allah? Jawaban Allah sama dengan jawaban pertama, kadzaba, dusta. Sesungguhnya walakinna qata'allamta al-ilma wa 'allamta li yuqal 'alim. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agama, mempelajari tafsir Al-Qur'an dan mengajari tafsir agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustaz yang memiliki hafalan yang luar biasa dan retorika yang menggugah. Agar dikatakan Kiai Haji. Wa qara'tal Qur'an li qari. Dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan Seorang kari, fakade kil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Lalu kembali orang ini diserap oleh malaikat dan dilemparkan ke api neraka. Dan yang ketiga adalah orang kaya yang banyak menyumbang. Inilah ada tiga orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian, sabda Nabi apa yang, yang perlu kita perkataan adalah apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini Allah mengatakan Fakadakil. gelar itu sudah engkau dapatkan dari masyarakat engkau artinya apa orang-orang yang berpeluang masuk ke dalam hadis ini adalah orang-orang yang memiliki prestasi dalam agamanya karena itu tadi gelar itu sudah diberikan oleh masyarakatnya kepada kepada dia dan ma masyarakatnya tersebut mengakui prestasi tersebut jadi yang masuk ke dalam hadis ini bukan orang pengecut yang apabila sudah berhadapan dengan musuh dia kencing di celana dan lari terbirit birit tidak masuk ke dalam hadis ini orang yang hafalannya pas-pasan yang ketika berbicara di mimbar gemetaran, lalu tidak sukses dalam menyampaikan materi yang di disampaikan ini tidak masuk karena nah Allah mengatakan apa? fakadakil Gelar ulama itu sudah diberikan oleh masyarakat Engkau kepada engkau Tidak masuk ke dalam hadis ini Orang yang pelit, kikir Karena sekali lagi Yang masuk ke dalam kriteria hadis ini Fakadakil Orang yang mendapatkan gelar Dermawan dari Masyarakatnya Oleh karena itu hadis ini membuka mata kita Bahwa semakin kita mengaji Semakin kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Kita harus semakin mawas diri kita harus semakin waspada. Kita tidak boleh merasa aman, bahkan mengandalkan diri kita sendiri dan mengatakan kita tidak mungkin terkena penyakit ketidakikhlasan. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ingatlah sabda Nabi SAW yang Nabi SAW sabdakan dan diriwayat oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Kalau wa mashir kul asgoria Rasulullah kala arria yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat terheran-heran dan bertanya apa sih yang dimaksud dengan syirik kecil? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Yang dimaksud syirik kecil adalah ria orang yang beribadah agar dilihat orang dan dipuji oleh orang tersebut karena ibadahnya tersebut sebagaimana definisi yang diberikan oleh al-hafidh mahajar Jemaah sekalian saya ingin bertanya kepada antum ketika Nabi Ismail mengatakan a'inna akwa fama akhafu alaikum sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian kalian ini kata ganti orang keberapa yang bahasa Indonesia yang dapat 9 dulu waktu SD siapa haa huh? kata ganti orang keberapa Hah? ada yang dua ada yang tiga khilaf jamaah masjid al-barqah <laughs> ya. kayaknya ini yang dapat 9 ini dapat 8 dulu makanya. kata ganti orang yang kedua berarti jamaah sekalian siapa orang yang pertama kali ditujukan oleh nabi salam dalam hadis ini Yang pertama kali dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena penyakit Ria. Siapa jamaah sekalian? Ingat kata ganti orang ke kedua. Jamaah al Albarka, pendengar Rojak, para Asatidah. Yang pertama kali dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang masuk pertama kali dalam hadis ini, walaupun hadis ini hukumnya umum, namun yang pertama kali masuk dalam hadis ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi yang mendapatkan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nawawi Bukhari dan Muslim khairun nasi qarni thumma alladhina ilunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku lalu generasi berikutnya lalu berikutnya orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit riya bukan kita namun Generasi yang direkomendasi keriduan oleh Allah Subhanahuwataala dalam surat At-Taubah ayat 100 wasabiqun al awalun min muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi isan radhiyallahu anhum waradzu'an dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yaitu siapa sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka radhiyallahu anhum an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah ini generasi yang dikhawatirkan kena penyakit ria generasi yang ibadahnya luar biasa dan salah satu ibadah mereka dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Fath ayat terakhir ketika Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u wa 'alal kuffar ruhamu bainahum tarahum ruka'an sujada Muhammad Rasulullah Dan orang-orang yang bersama beliau Siapa mereka? Sahabat Ashidda walal kurfa tegas dengan orang-orang kufar Dan menyayangi orang-orang muslimin Lalu apa kelanjutannya jemaah sekalian? Tarauhum ruka ansujadah Kalau kalian, kalau anda melihat mereka, para sahabat Mereka pasti dalam keadaan ruku dan sujud Ruka itu bukan raki bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab, ruka adalah orang yang banyak sekali melakukan sujud. Hobinya itu sujud. Sujud itu bukan sajid sujud itu artinya orang yang sangat banyak melakukan sujud. Jadi hobinya para sahabat itu melakukan salat. Kalau kita kalau ditanya hobinya apa mas, main futsal. Kalau sahabat banyak sekali melakukan ibadah. Generasi inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena penyakit. Nyakit ria Oleh karena itu jangan sampai kita merasa pede dengan Niat-niat kita yang ada di dalam hati kita Tidak ada satupun orang Tidak ada satupun wahyu yang turun Untuk mensucikan niat kita Oleh karena itu kita harus Mengevaluasi dan menjaga niat kita tersebut Dan jamaah sekalian Rahimanillah iyyakum. Kekhawatiran Nabi SAW Begitu membekas Di jiwa-jiwa para sahabat Nabi SAW Dan di jiwa-jiwa para ulama Islam yang hadir setelah generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita melihat sebuah qudwah yang nyata bagaimana mereka menjaga niat-niat mereka agar tetap ikhlas kepada Allah baik dalam beribadah secara umum maupun menuntut ilmu secara khusus. Oleh karena itu Ibnu Abi Mulaika Ibnu Abi Mulaika ini sahabat atau tabi'ut tabi'in ikhwatul iman. Hmm? pernah dengar nama itu tidak Ibn Abi Mulaikah itu tabiin dalam asar yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan adraktu salatina min ashabi Nabi SAW kulluhum ya khafu nan nifako ala nafsi. aku pernah bertemu karena tabiin ini adalah muridnya para Para sahabat yang bertemu dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah bertemu 30 orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya khawatir dirinya menjadi orang munafik. Jadi 30 sahabat Nabi khawatir dirinya munafik. Oh paling itu juniornya para sahabat. Tidak jemaah sekalian. Al-Hafidh Nuhajar dan Al-Imam Al Zahabi. Pernah menjelaskan siapa saja yang ditemui oleh ibnu Abi Mulayka. Di antara orang-orang yang ditemui oleh ibnu Abi Mulayka, yang pertama adalah ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala, anha khawatir dirinya termasuk orang munafik. Yang kedua saudarinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Di antara yang lain ibnu Abbas, Turjumanul Quran. Orang yang menempati ranking pertama dalam ilmu tafsir Al-Quran khawatir niatnya tidak ikhlas. Ibnu Umar, salah satu fukohanya para sahabat, khawatir tidak ikhlas dan termasuk orang-orang munafik. Dan diantaranya adalah Utsman bin Affan, khalifah ketiga kaum muslimin. Orang yang mendapatkan sabda langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman fil Jannah. Utsman itu masuk surga, tetap khawatir dirinya termasuk orang-orang munafik. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh al-imam al-hasan. Semakin orang beriman kepada Allah, semakin khawatir dari ketidakikhlasan dan khawatir termasuk ke dalam orang-orang munafik. Jadi jama'askan rahimanillah wa iyyaku. Marilah kita perhatikan masalah ini. Begitu juga para ulama-ulama yang ulama-ulama yang lain. Mereka sangat memperhatikan masalah ini. Karena masalah ini tidak sepele. Betapa banyak orang-orang ketika pertama kali menuntut ilmu itu tidak ikhlas kepada Allah. Ada yang hanya mencari tahu. Kan begitu ya. Ini ada kajian apa sih kok aneh banget di Masjid Al-Barakah. -Al Atau ada yang cari jodoh juga ada jemaah sekalian. Jadi datang ke majelis ilmu ilmu agar ketemu akhwat, yang akhwat agar ketemu ikhwan. Atau ada yang cari obat tidur, Subhanallah itu ada, karena memang khutbah Jumat dan majelis ilmu itu obat tidur yang termasuk paling efektif. Coba entuk perhatikan orang yang datang ke sholat Jumat ya, tidak masuk ke masjid itu tertawa, namun ketika khotib mengatakan Innal Hamdallillah langsung tidur, Subhanallah. Lalu ketika selesai sholat Jumat itu tertawa lagi dengan rekan rekannya, bahkan ini ada kisah nyata. Ada seorang penuntut ilmu Ketika ustaznya masuk ke majelis Dia baca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya Tidur Subhanallah Ketika ustaznya keluar Doanya bukan doa kafaratul faratul majelis Tapi doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur Jadi masuk ke majelis ilmu cuma cari obat Obat tidur dan ketahuilah niat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan benar-benar niat kita, niat kita tersebut. Dan ketidakikhlasan di awal-awal atau di fase awal menuntut ilmu bahkan dialami juga oleh para ulama besar. Di antaranya adalah kesaksian Imam besar ahli hadith yang bernama Al-Imam Adaruqni. Pernah dengar nama tersebut? Bisa dikatakan beliau adalah ulama besar yang yang berani mengkritik Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Walaupun kritikan beliau dibantah lagi oleh para ulama di antaranya Al-Fidnu Hajar dalam hadisari Muqaddimah Fathil Bari. Ulama besar. Beliau pernah mengatakan, Tolapnal ilma li ghairillah faaba'an yakuna illa lillah. Kami dulu-dulu menuntut ilmu tafsir, menuntut ilmu hadis Pertama kali itu tidak ikhlas Pertama kali tidak, tidak ikhlas Namun ilmu itu enggan kecuali bagi orang-orang yang ikhlas Atau ilmu itu enggan fa'aba'an kuna illa lila. Ilmu itu enggan kecuali penuntutnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi Seseorang ketika mempelajari ilmu agama itu tidak ikhlas Namun ketika dia membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Al Karim, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji sirah Nabi, sirah para Rasul, sirah orang-orang Saleh dari para Sahabat Tabi dan Tabiut Tabiin, ilmunya tersebut itu mengarahkan niat dia dari yang tidak ikhlas menjadi orang yang ikhlas. Nah kalau al-imam sekalibat daruqutnisi saja mengakui hal demikian, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu kita perlu. Mengevaluasi kembali niat kita. Bahkan jemaah sekalian. Yang menakjubkannya lagi. Adalah apa yang dibawakan oleh Al-Hafid Al-Zahabi. Ketika menukilkan perkataan seorang ulama besar. Alil hadith. Yang bernama Hisham Ad-Dastuai. Hisham Ad-Dastuai. Beliau pernah mengatakan. Wallahi. Ma an akul inni dhahabtu yawman qat atlubul haditsa uridu bihi wajhallah Hisyam ulama besar sekali berhisham pernah mengatakan rahimahullah demi Allah saya tidak pernah berani saya tidak berani mengatakan saya pernah pergi satu hari saja untuk belajar hadis ikhlas karena Allah subhanahu wa bayangkan waroknya beliau Sampai beliau tidak berani memastikan dirinya pernah melakukan keikhlasan. Sedangkan pada hari ini kita lihat kata-kata ikhlas itu diobral di kalangan kaum muslimin. Setiap orang dengan mudahnya mengatakan, oh saya ikhlas melakukan ini, saya ikhlas mengerjakan itu. Padahal kata-kata tersebut begitu mahal di kalangan para ulama kita. Al-Imam Zahabi ketika menukilkan redaksi ini, beliau langsung spontanitas mengatakan, Wallahi wala ana demi Allah begitu juga dengan saya saya tidak berani mengklaim diri saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa dan kita dianjurkan mengatakan wallahi wala nahnu dan begitu juga kita kita tidak pernah mentaskiah diri kita kita tidak pernah mensucikan merekomendasikan diri kita sebagaimana sebagai orang-orang sebagai ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa namun kita berusaha dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang yang ikhlas demaat karahimanillah wa iyyakum dan ketahuilah jamaah bahwa ikhlas itu memiliki peran yang sangat penting dan sentral terhadap kesuksesan kita mempelajari ilmu tafsir secara khusus dan menuntut ilmu secara umum betapa banyak sejarah mencatat keberhasilan para ulama Islam di dalam bidang-bidang setuju ilmu agama Walaupun mereka bukan orang tercerdas di dalam di, uh, pada saat pada saat itu Atau mereka bukan orang yang paling ter ter uh, paling cerdas pada zamannya Namun karena keikhlasan mereka insyaallah Allah Allah mengangkat derajat mereka di hadapan manusia yang lain Dan di hadapannya nanti pada hari kiamat, kelak Di antaranya adalah misalnya Al-Imam Malik Al-Imam Malik, pernah dengar nama itu jamaah sekalian? Pernah dengar apa tidak? Cukuplah menunjukkan kehebatan Imam Malik Bahwa beliau berhasil melahirkan seorang murid yang bernama Siapa nama muridnya? Jamaah sekalian Tulabul Ilm Siapa muridnya Imam Malik yang sangat terkenal? Muhammad bin Idris Atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Asyafi'i Jamaah sekalian Imam Malik bukan orang tercerdas pada zamannya Dan ini bukan kata saya Yang mengatakan ini Al-Imam Syafi'i sendiri Beliau mengatakan Leif bin Sa'ad Itu lebih hebat dari Lebih alim daripada Imam Malik Leif bin Sa'ad Anda tanya sama Antum Pernah dengar nama Leif bin Sa'ad apa tidak? Kecuali mungkin orang yang tak khusus belajar fikih ya Pasti dengar Tapi jamaah sekalian tuh Pernah dengar tidak nama Leif bin Sa'ad? Pernah dengar apa Tidak ini Dengar apa tidak Kok senyum-senyum Belum ya Kalau Imam Malik pernah dengar Seri Padahal Leif bin Sa'ad itu lebih alim daripada Imam Malik Namun yang lebih menonjol di dunia Islam Yang selalu dinukilkan adalah Al-Imam Malik Salah satu alasannya Ulama mengatakan karena keikhlasannya Imam Imam Malik Imam Malik punya kitab hadis Yang bernama Al-Muwatta kitab tersahih sebelum datangnya Sahih Bukhari. Ketika beliau menulis Al-Muwatta, sebagian orang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Malik, kenapa masih nulis kitab Al-Muwatta? Bukankah Muwatta sudah banyak?" Imam Malik hanya mengatakan, "Maka nalillah fahu wabaqin." Pekerjaan yang dilakukan untuk Allah maka akan kekal. Dan sungguh benar apa yang dikatakan Imam Malik Bisa dikatakan Tidak ada satupun muatok Yang begitu terkenal pada saat ini Di dunia Islam, kecuali muatoknya Imam, Imam Malik Setiap orang muslim ketika mendengar kata muatok Pasti yang terbesit di benaknya adalah Imam, Imam Malik Allah berikan Atau Allah menjaga karya beliau Sampai hari, hari ini Oleh karena itu pentingnya menjaga Keikhlasan di antara ulama yang lain yang dijelaskan para ulama Islam adalah Al Imam An Nawawi. Al Imam Nawawi jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan beliau bukan orang tercerdas pada zamannya. Namun Subhanallah, nama beliau begitu harum di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan buku beliau yang berjudul Riyadus Salihin menempati ranking kedua dalam segi penyebaran di dalam eh, di kalangan umat Islam. Jadi menempati ranking kedua dalam segi penyebaran dan yang paling banyak dikaji di masjid-masjid kaum muslimin. Kitab ini hanya kalah dengan satu kitab saja yang menempati ranking pertama yaitu kitab kitab apa yang paling yang paling tersebar di dunia Islam? Sahih Bukhari. Apa jemaah sekalian? Kitab yang antum sudah tahu? Kitabullah. Mhm. Atau Al-Quranul Karim Ini adalah kitab Kitabullah Al-Quran Adalah kitabullah yang menempati ranking pertama Dalam segi penyebaran Yang ranking kedua adalah Riyadul Salihin Diterima oleh kaum muslimin Ulama-nya maupun orang awamnya Ulama mengatakan Salah satu kunci keberhasilan beliau Adalah keikhlasannya Salah satu yang menunjukkan hal ini adalah ketika beliau mendengar gelar beliau lewat telinga beliau sendiri. Jemaah sekalian, gelarnya Imam Nawawi itu apa sih? Lc. Apa gelarnya? Doktor, MA. Apa gelarnya? Gelarnya itu lebih hebat dari Lc. dari MA atau doktor atau profesor gelarnya adalah Muhyiddin, penghidup agama Islam. Jadi seakan-akan agama Islam itu mati terus dihidupkan oleh Imam Nawawi karena karyanya begitu, begitu dahsyat efeknya di kalangan kaum muslimin. Bayangkan kalau antum dapat gelar seperti itu tuh apa yang antum lakukan? Hah? Ya alhamdulillah ini berkat kerja keras saya kan begitu ya. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik saya, guru-guru saya dan seterusnya. Orang sekarang mungkin demikian. Al-Imam Nawawi ketika mendengar beliau diberi gelar Muhyiddin, beliau menyebutkan sebuah perkataan yang sangat masyhur, dan ini menunjukkan bagaimana beliau berusaha menjadi orang yang ikhlas, beliau mengatakan La aja'al fihillin man lakabani Muhyiddin aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku Muhyiddin artinya akan aku tuntut di akhirat nanti jadi orang yang memberikan gelar kepada Imam Nawawi akan Imam Nawawi tuntut nanti pada pada saat di akhirat. Kenapa? Karena orang yang diberikan gelar sehebat itu, itu sebenarnya dibebankan PR baru. Kenapa? Karena orang sangat sulit menjaga keikhlasannya apabila gelarnya luar biasa. Seperti Muhyiddin. Oleh karena itu, bagi Imam Nawawi gelar ini bukan nikmat. Namun sebuah beban dan PR baru sehingga dia harus lebih keras lagi mengevaluasi keikhlasannya. Sehingga beliau tidak terima dan beliau katakan aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Coba bandingkan dengan hari ini jamaah sekalian. Ustadz LC nya lupa disebutkan moderator saja, ngambek. Oh ini moderator gak punya adab. Imam Nawawi tidak pernah merasakan demikian dan inilah karakteristik para ulama-ulama rokbanin dan sebaliknya jamaah sekalian. Sebaliknya, banyak orang-orang cerdas di dunia Islam gagal total dalam ilmu karena ketidakikhlasannya. Di antaranya adalah ulama yang bernama Ibn Kamil, Ahmad bin Kamil. pernah dengar nama itu? Ada yang pernah dengar apa tidak? Yang pernah dengar saya berikan hadiah ada yang pernah dengar? tidak ada saya berani mengatakan demikian karena saya bisa meyakinkan tidak ada yang pernah dengar ya. nah, sangat tidak terkenal tapi tahukah jamaah sekalian Imam Zahabi ulama siroh luar biasa ulama rijal yang luar biasa mengatakan min buhuril ilm Ibnu Kamil ini adalah samudra ilmu ilmunya luar biasa sekali namun kenapa beliau tidak Diketahui identitasnya Oleh sebagian besar kaum muslimin Imam Zahabi mengatakan Ahla kahul ujub Ujub terhadap dirinya telah menghancurkan Dia Artinya Ibn Kamil begitu bangga diri Dengan indikasi-indikasi Dari apa yang dia lakukan Sehingga beliau tidak pernah kedengeran Namanya oleh kaum kaum muslimin Di antara yang lain zaman sekalian Dan saya tutup pengajian ini dengan materi ini adalah kondisi pelopor-pelopor kesesatan. Ketahuilah jemaat sekalian, pelopor-pelopor kesesatan, tokoh-tokoh kesesatan itu bukan orang-orang bodoh. Khususnya misalnya sekte Mu'tazila. Contohnya misalnya, contohnya seperti tokoh Mu'tazila yang bernama siapa namanya? Ah, Wasil bin Ata. Wasil bin Ata ini bukan orang bodoh jemaat sekalian. Khususnya dalam masalah bahasa. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada nabi baru setelah Muhammad bin Abdullahi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa lebih fasih dari Wasil bin Atok. Jadi kalau ada di Allah mengutus nabi baru itu tidak mungkin sefasih Wasil bin Atok. Sangat fasih. Namun Wasil bin Atok tidak bisa ngomong Wasil bin Atok cadel. Berarti tidak bisa ngomong? Hah? Bukan R, Ro. Karena bahasa Arab enggak ada R. Tidak bisa ngomong Ro. Jamaah sekalian, diriwayatkan bahwa beliau pernah ingin dikerjain oleh orang lain. Secara spontanitas ketika pada suatu saat di tengah-tengah berkumpulnya manusia, beliau pernah disuruh maju untuk khutbah. Jadi oleh kemannya atau orang lain niatnya apa, tujuannya apa untuk mempermalukan wasil bin ato agar manusia tahu wasil bin ato tidak bisa ngomong roh, jadi disuruh khutbah secara mendadak coba bagaimana kalau antum sholat jumat di masjid al-barqah khutibnya misalnya usad badur salam khut dorong usad badur salam gak bisa datang, akhirnya antum didorong oleh jamaah yang ada di shabt kedua antum maju khutbah kira-kira mimbarnya bergoncang apa tidak? gemetar. <tuh> Bahkan mungkin ayat-ayat yang pernah dihafal itu lupa lagi. Nguap semuanya. Karena enggak pakai persiapan. Itulah kondisi yang dialami oleh Wasil bin bin Atha. Namun qadarullah Wasil bin Atha akhirnya maju juga dan berkhutbah di hadapan manusia dan subhanallah jamaah sekalian. Seluruh kata-kata dalam khutbahnya yang ada huruf roh Dia ganti dengan kata lain Yang semakna dengan kata tersebut Tanpa ada huruf roh Dari khutbahnya dari A sampai Z Tidak ada huruf rohnya Bayangkan antum bagaimana cerdasnya Khutbah dari A sampai Z Tidak ada huruf roh Dan beliau ganti Secara mendadak Tanpa persiapan Kita mungkin dikasih waktu 2 bulan Mungkin gak jadi-jadi Ini kira-kira buka kamus lagi Buka Mu'jamul Wasid Buka Lisanul Arab Ini apa kata-kata yang cocok tanpa huruf huluf Rok. Tapi wasil bin Atta langsung bisa Mencairkan sesuatu Akhirnya yang tadi niatnya menjatuhkan Harga dirinya justru berbalik 180 derajat Manusia tambah kagum dengan wasil bin Atta Namun Qadarullah Sesat Dan menjadi tokoh Mu'tazilah Oleh karena itu Syekhul Islam Nuttamiyah mengatakan Orang-orang Mu'tazilah itu apa? Utu zakaan walam yutu zakaan orang-orang mutazila diberikan kecerdasan oleh Allah tapi tidak diberikan kesucian jiwa tidak diberikan kesucian hati sehingga hati-hati mereka bermasalah oleh karena itu jamaah sekalian marilah sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan diri antum semua untuk menjaga keikhlasan kita. Ketika kita mempelajari ilmu tafsir Al-Quran Mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus Maupun ibadah-ibadah yang lain Dan termasuk ibadah tersebut adalah menuntut ilmu syari' Karena sesungguhnya Faktor penting yang mendukung kesuksesan kita Dalam menuntut ilmu secara umum Atau ibadah, menuntut ilmu secara khusus Atau ibadah secara umum Adalah faktor keikhlasan Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Albani beliau mengatakan intazdukillaha yasduka jika engkau jujur sama Allah jika engkau ikhlas kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita engkau dan pegang hadis ini erat-erat intazdukillaha yasduka jika kita jujur dengan Allah kita belajar tafsir untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan kebodohan masyarakat kita dan meniatkan mencari wajah dan keridhaan Allah maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Allah akan berikan kita kesuksesan di dunia dan di akhirat dan Allah akan angkat derajat kita. Sebagaimana Firman Allah sebahagian dalam surat al mujadilah "Yarfaillahu ladinna aamanuminkum waladinna utul ilma darajat". Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat singkat dan sudah masuk isya apakah ada tanya jawab apa tidak iya tidak ada mungkin uh, pada pertemuan pertama ini tidak ada sesi tanya jawab mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan misalnya ke Ustaz kita Ustaz Badru Salam karena beliau berdomisili di sini atau kita bahas di luar forum sekali lagi kita membahas masalah ini karena masalah ini sangat penting dan kita sangat membutuhkan materi ini Masalah keikhlasan khususnya yang berbicara di hadapan Antum Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan Karena majelis kita majelis ilmiah Apabila Imam Malik saja mengatakan Setiap pendapat bisa diambil dan ditolak Kecuali Sabda pemilik kubur ini Yaitu sabda Nabi SAW Kalau Imam Malik mengatakan demikian Apabila Al-Fakir yang berbicara di hadapan antum aqulu qali hadha wa astaghfiru li wa lakum subhanaka wa bihamdihi ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum